12.30 Waktu Indonesia Barat saatnya berita siap Hai Assalamualaikum sederhana berita siang edisi hari ini Senin 25 April 2016 dibacakan oleh Ahyar dan Veya Artega. Konflik tolikara terjadi lagi, dua orang tewas. Jerman usulkan zona aman untuk pengungsi di Suriah. Luhut bantah keterlibatan perusahaan miliknya dalam Panama Papers. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi BfM.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 Sedaralun sedikitnya 2 orang tewas dan 95 rumah dibakar akibat konflik antar masyarakat di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Ferry Kagoya, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tolikara, mengatakan konflik tersebut berlangsung antara warga distrik Gika dan distrik Panaga sejak 9 April 2016 hingga kemarin. BBC Indonesia melansir... Warga kedua distrik saling serang, bahkan mereka menggalang kekuatan dari distrik-distrik lain yang masih punya hubungan kekerabatan. Akibat konflik tersebut, sedikitnya dua orang tewas, 17 luka berat dan 15 lainnya luka ringan. Dari kerugian materi, sebanyak 95 rumah hangus dibakar, sejumlah lahan pertanian rusak dan hewan ternak dijarah. Menurut Ferry, sebenarnya sudah ada kesepakatan damai dari tetua adat dari masing-masing distrik. Sejumlah personel TNI dan polri pun telah berada di lokasi konflik. Sedaralun kanselir Jerman Angela Merkel mendesak pihak-pihak yang bertikai di Suriah untuk menentukan zona-zona aman di mana pengungsi yang ingin menghindari perang bisa mendapatkan perlindungan. BBC Indonesia melansir, Kanselir Merkel mengatakan diharapkan usul ini bisa disepakati dalam perundingan damai di Genewa Swiss Usul ini disampaikan Merkel saat menerima Presiden Barack Obama yang tengah berkunjung ke Jerman. Presiden Obama mengatakan tempat-tempat perlindungan konvensional di dalam wilayah suriah yang dijaga oleh pasukan internasional sangat sulit diwujudkan. Namun ia menambahkan usul Merkel bisa dijalankan jika semua pihak yang bertikai menyapakati usul tersebut. Syederalun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membantah memimpin perusahaan di luar negeri seperti yang tercantum dalam Panama Papers. Kompas.com lansir, Luhut berdasarkan investigasi tempo yang dimuat di majalah itu tercatat sebagai Direktur My Fair International Ltd yang terdaftar di Sekelis, negara kepulauan di lepas pantai timur Afrika, Samudera Hindia pada 2006. Saham MyFear dilaporkan dimiliki oleh PT Buana Inti Energi dan PT Persada Inti Energi. PT Buana Inti Energi ialah salah satu anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang didirikan pada 2004 oleh Luhut. Perusahaan ini memiliki empat bisnis inti, yakni batu bara, minyak gas, pembangkit listrik, dan agrikultur. Syederalun untuk pertama kalinya penjualan iPhone turun. Hal ini sesuai dengan prediksi CEO Apple Tim Cook beberapa bulan lalu. Hal ini sesuai dengan prediksi CEO Apple Tim Cook beberapa bulan lalu. Turunnya penjualan iPhone terlihat dari laporan keuangan kuartal pertama yang berakhir Maret 2016. CNN Indonesia melansir para analis menilai penjualan iPhone terpeleset sekitar 20% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Pada kuartal pertama 2015, Apple berhasil menjual iPhone sebanyak 61,2 juta unit, sementara pada kuartal pertama 2016, analis memperkirakan iPhone hanya terjual 51 juta unit. Apple memang belum memberikan tanggapan soal penurunan ini, tapi pada Januari 2016, lalu Cook sempat berbicara soal bakal lesunya penjualan iPhone. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Syederalun salah seorang jurnalis Belanda Ebru Umar ditangkap di rumahnya di Turgi karena mengkritik Presiden Recep Tayyip Erdogan. Melalui akun Twitternya, dia mengabarkan detik-detik sebelum penangkapan. CNN Indonesia melansir, Sebelumnya Umar memang mengkritik Erdogan melalui koran Metro. Dia menduga kritikan itulah yang membuat dirinya ditangkap. Sementara itu, pemerintah Belanda mengaku tak bisa mengontak Umar dan berusaha menghubungi pihak Turki serta mencoba melakukan pendekatan dengan pemerintah Turki. Umar yang dikabarkan menjadi wartawan di bawah pengaruh Theo van Gogh telah menulis di Metro tentang pertikaian diplomatik antara Turki dan Belanda. Deretan beberapa kios Pasar Melati di Jalan Flamboyan Kelurahan Tanjung Selamat Medan Tuntungan Medan terbakar pada Senin dini hari. Warga setempat yang mengetahui kebakaran tersebut langsung berusaha memadamkan api menggunakan peralatan yang ada saat kejadian. Antara.news.com lansir 5 mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk memadamkan api sehingga tidak sampai melalap seluruh pasar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kepolisian sektor sunggal masih menyelidiki penyebab serta kerugian akibat kebakaran tersebut. Shadarun politisi oposisi Pakistan Imran Khan kembali mengeluarkan ancaman kepada Perdana Menteri Nawad Sharif. Hal ini dengan menyebutnya telah kehilangan otoritas moralnya untuk memimpin Pakistan setelah skandal Panama Papers menguatkan kaitan keluarganya dengan kekayaan di luar negeri. Antara news.com melansir, Khan menggunakan skandal Panama Papers untuk menggulingkan Sharif. Bekas pahlawan krikkek itu pernah menggelar demonstrasi besar di Islamabad pada 2014 dengan tuduhan kecurangan dalam pemilu, namun gagal mengusik kekuasaan Sharif. Berbicara kepada puluhan ribu orang di Islamabad, Khan menyebut penyelidikan Panama Papers yang dilancarkan Sharif tidak cukup dan menuntut Auditor Forensik Internasional untuk dilibatkan. Bocoran dokumen dari firma hukum Panama Mostak Fonseca menunjukkan bahwa tiga anak Sharif, Hasan, Hussain, dan Mariam memiliki tiga perusahaan offshore yang tercatat di Kepulauan Virgin, Inggris.